Hah? Oke, 5 game. Nusa, Rara. Hah? Sebelum mulai, jangan lupa baca ya. Iya, duduk-duduk dulu duduk, duduk, duduk, saya ya kita udah mau mulai sebentar lagi tunggu dulu ya audio record and roll camera In five four three two and action assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Nusa apa kabar rara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik Bang Rio Ra Alhamdulillah, sehat. <laughs> Masya Allah, Masya Allah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, sebentar, sebentar gini, sebelum kita mulai, Bang Rory boleh minta tolong gak sama kalian? Yuk sapa teman-teman kalian dengan khas kalian itu, tapi ngadepnya ke kamera ya. Hah? loh? Ah? Uh, uh. Assalamualaikum, nama Rara. <laughs> Astagfirullah. Ra, jangan Nora deh, gak usah kedepan juga. Kameranya kan jadi gak kelihatan sorry, sorry, sorry, sorry, sorry Baru yang salah, sorry, bangun minta maaf ya Harusnya kalian nyebut salamnya di sini aja Gak usah ke depan kamera Ya, kita ulang ya Sorry, sorry, sorry kita ulang ya Nanti, nanti ya kita ulang lagi ya Nanti kalau misalnya udah 3, 2 Kamu baru nyebut salam, oke? Okay? Oke, okay, sip Shot 50, 60, 80 oh, 1, Roll camera en action. Assalamualaikum, selamat bersantara. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, masyaAllah. Bintar-bintar banget sih kalian. Oke, okay, ini Bang Rio punya uh, beberapa pertanyaan buat kalian. Nih pertanyaan pertamanya, Bang Rio mau nanya sama Nusa. Gimana sih rasanya diajakin kerjasama sama The Little Giants? Boleh diceritain nggak? Wah, alhamdulillah, seneng banget Bang Rio. Karena Nusa, Anta, Rara bisa bermain, belajar, dan berbagi ilmu tentang banyak hal. Insya Allah dapat banyak pahala. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini katanya dengan join project ini, kalian tuh jadi banyak kenalan yang inspiring ya? Misalnya ada Hafiz Quran yang mendunia, Ustadz, terus habis itu uh, siapa lagi? Misalnya selebritis gitu ya, Benar nggak? Uh, itu kira-kira apa yang bisa Nusa sharing sama teman-teman? Nusa... Hmm, Boleh ngintip enggak? Ngintip apa? <laughs> boleh, boleh. Silakan, silakan. Uma banyak ngajarin Nusa sama Rara. Contoh, kayak mengenal sifat Allah. Belajar rumus matematikanya Allah. Sama rahasia meraih banyak pahala. Wah. Bang Rio mau dong dibagi rahasia mendapat pahala gimana? Bang Rio tahu nggak tentang hari senyum? Kita bisa dapat pahala, cuman dengan sedekah senyum. Masya Allah, jadi dengan kita senyum itu bisa dapetin pahala kayak sedekah gitu? Terus tahu nggak, Abang Rio, cara supaya setan takut sama kita? Wah, wow, gimana? Mau dong, gimana caranya? Caranya gampang, Bang. Bismillahirrohmanirrohim Setanya langsung teriak Aaaaaaah Tabun Setanya lari deh Ya Allah Aduh anak soleha Ya Allah ya Allah, Bang Ruh jadi gak sabar nih pengen segera nonton seriusnya Semoga sukses ya, semoga bisa menginspirasi banyak orang-orang ya Duh amin amin ya Allah Nah ini kita udah ada banyak banget pertanyaan sebenarnya dari sahabat Nusantara Tapi kita udah pilih dua penanya terbaik Nah ini pertanyaan pertamanya, apa sih cita-cita kalian? mau jadi pembalap Kalau Nusa sih pengen semua orang masuk surga Ehm... Uh, selain itu? Hmm... Nusa pengen jadi Hafiz Astronot. Oke. Okay. Okay. Wow, Masya Allah, Hafiz Astronot. Oke. Okay. Ehm... Uh, pertanyaan berikutnya... Siapa idola kalian? Rasulullah, Rasulullah Salallahu alaihi wa Wasalam. Masya Allah... Nih pertanyaan sebenarnya udah habis Tapi Bang Rio pengen nanya satu pertanyaan aja Buat Nusa boleh gak? Kan tadi kan Nusa bilang pengen jadi Hafiz Astronot kan Nah kalau Nusa disuruh pilih Mau jadi Hafiz atau mau jadi Astronot? Kalau jadi Astronot kan Nusa jadi bisa ke bulan Kalau jadi Hafiz Quran Insya Allah Nusa bisa ngajak Uma, Aba, Rara Sama teman-temannya Nusa Ke surganya Allah Usah hmm, jadi hafiz Quran aja deh Bang Rio. Masya Allah Masya, Allah. Masya Allah, Bang Rio sangat terharu dengan jawaban indah Khususnya dari anak seumur kamu Masya Allah, semoga Bang Ryo doain semoga kalian bisa terus menginspirasi dengan kepolosan Keceriaan dan kecerdasan kalian ya Amin. Amin rabbil alamin. Jadi parents enggak ada alasan untuk tidak memberikan tontonan yang berkualitas, syarat akan edukasi dan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah khususnya untuk anak-anak kesayangan kita. Mari rencan sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dadah. Allahu